Ama bag, fain a sadaq al wa khair hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alaihi wasallam, wasshar al amur muhdathatuh, fain kulla muhdathin bid'ah, wakulla bid'ahin zulalah, wakulla zulalahin fil nahr. Tajuk yang diangkat pada malam hari ini menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Apa itu peduli? Peduli secara bahasa kalau kita membuka kamus besar bahasa Indonesia <coughs> arti kepeduli yaitu menghiraukan, memperhatikan atau mengindahkan atau yang semakna dengan itu Seseorang yang penuh perhatian Berarti ia peduli Seseorang yang menghiraukan Mengindahkan Apa yang terjadi Di sekitarnya Itu berarti ia peduli Jadi peduli itu adalah sebuah sikap Sebuah sikap yang memiliki keberpihakan untuk melibatkan diri dalam satu keadaan atau kondisi yang terjadi di lingkungan atau di sekitarnya. Manakala seseorang memiliki sikap untuk Memperhatikan anak yatim Di satu tempat Atau di satu lingkungan Berarti Sikap memperhatikan ia terhadap anak yatim Itu adalah bentuk kepeduliannya Manakala seseorang Di satu tempat Ataupun lingkungan Ia melakukan satu tindakan, melakukan satu penyikapan terhadap perilaku yang negatif yang muncul di lingkungan sekitarnya. Maka, orang tersebut sudah menunjukkan sikap kepedulian. Peduli dalam rangka untuk Menolak peristiwa ataupun tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang. Dengan kata lain, contoh yang pertama tadi, ia memperhatikan anak yatim merupakan sikap yang ma'aruf. Itu adalah menunjukkan sikap kepedulian. Contoh yang kedua, ia menolak sesuatu yang mungkar. Sesuatu yang negatif. Yang terjadi di lingkungannya. Atau yang lebih familiar kita sebut dengan menolak kemungkaran. Nahyu'anil mungkar. Maka Sikap ini pun menunjukkan Sikap kepedulian Jadi Amar ma'ruf nahi mongkar Melakukan satu tindakan Amar ma'ruf nahi mongkar Adalah merupakan Bentuk ataupun wujud Kepedulian Seseorang Terhadap fenomena yang muncul Di satu lingkungan Atau di satu daerah yang ia tempati jadi orang yang peduli adalah orang yang terpanggil untuk melakukan sesuatu ia merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu ya, dalam rangka untuk memberikan ya, perubahan ya. kalau tadi misalnya tindakan negatif dalam bentuk mencegah kemungkaran, yaitu dalam bentuk merubah agar kemungkaran itu tidak mencuat, tidak muncul, atau dalam bentuk kebaikan seperti tadi memperhatikan anak yatim. Maka ini adalah bentuk-bentuk kepedulian di mana seseorang merasa terpanggil untuk melakukan satu tindakan, untuk melahirkan satu sikap, baik sikap itu sifatnya ma'ruf, sesuatu yang baik atau sikap tersebut, tindakan tersebut adalah dalam rangka untuk melakukan penolakan terhadap sesuatu yang mungkar. Inilah yang disebut sebagai kepedulian. Seseorang yang peduli ia akan peka terhadap lingkungannya. Seseorang yang peduli ia akan sensitif melihat perubahan-perubahan, melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi di lingkungan atau di tempat ia berada. Ini bentuk kepedulian. Beberapa bentuk ibadah yang diperintahkan di dalam syariat ini pun merupakan satu bentuk ya. perbuatan yang di situ mengandung hikmah tumbuhnya kepedulian pada seseorang, manakala ia menunaikan ibadah ya, dilakukan dengan sesuai dengan tuntunan syariat. Contoh misalkan seseorang yang Menunaikan ibadah puasa. Ketika ia menunaikan ibadah puasa, ia akan melahirkan sikap-sikap kebaikan dari perbuatan ataupun amalan ibadah siam yang ia tunaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajwa dan nas, <coughs> beliau Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling dermawan. Wa kana atwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril dan beliau lebih lagi dermawannya manakala tiba atau manakala di bulan Ramadan yaitu ketika Jibril alaihi wassalam menemui beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini merupakan bentuk perilaku bagaimana satu bentuk ibadah itu bisa mendorong seseorang, memotivasi seseorang untuk kemudian berbuat lebih baik. Berbuat lebih baik. Seseorang yang pemurah, seseorang yang dermawan, itu merupakan bentuk refleksi dari kepedulian dirinya. Kepedulian dirinya untuk berbuat baik. Melakukan sesuatu yang ma'ruf kepada orang lain. Dan orang yang berpuasa terdorong pula. Orang yang berpuasa terdorong pula untuk melakukan Perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, yang lainnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari An-Nasai, hadith dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Misalnya, disebutkan, Man fatora sa'iman. Kana lahu mitlu ajrih gaira annahu la yan kusu min ajrih sa'imin syai'ah. Yaitu, barang siapa yang memberi berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala semisal orang yang berpuasa tersebut dengan tanpa mengurangi nilai pahala orang yang berpuasa tersebut. Sedikitpun tidak terkurangi nilai pahala orang yang berpuasa tersebut. Nah, seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan, kita perhatikan, banyak sekali yang begitu peduli ya, Begitu peduli untuk memberi berbuka kepada orang-orang yang berpuasa Ini menunjukkan sikap kepedulian dirinya terhadap orang lain ya, Karena memberi makan adalah satu bentuk amalan kebaikan Memberi makan adalah merupakan satu bentuk perbuatan yang ma'ruf yang banyak dituntunkan di dalam syariat ini. Nah, Dorongan untuk memberi makan, memberi berbuka ya, ya, kepada seseorang yang tengah berpuasa. Itu menunjukkan kepedulian dia. Kepedulian untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang berpuasa dalam bentuk berbuka tersebut. Ini contoh bahwasannya, seseorang yang melakukan kebaikan, seseorang yang melakukan ibadah dalam hal ini adalah berpuasa, bisa menjadi sebab tumbuhnya kepedulian pada dirinya. Manakala ibadah-ibadah tersebut ditunaikan dengan baik-baik. Manakala ibadah-ibadah tersebut ditunaikan dengan tuntunan sesuai dengan tuntunan syariat. Ini adalah bentuk kepedulian. Sehingga tumbuh seseorang ingin menolong. Sehingga tumbuh pada diri seseorang ingin berbuat baik. Ketika ia tengah menunaikan siam ataupun menunaikan puasa di bulan Ramadan tersebut. Kemudian kalau kita melihat Banyak sekali Nilai-nilai di dalam Islam Yang mengajarkan kepada kita Untuk peduli Untuk tumbuhnya kepedulian kita Terhadap sesama Sesama itu bisa dalam wujud Seorang anak Sesama itu bisa dalam wujud Sekelompok anak Sesama itu bisa dalam wujud Ya, seorang ibu, sekelompok ibu, umahat, sesama tersebut bisa dalam wujud masyarakat ya, yang sedemikian luas. Nah, di dalam ajaran-ajaran Islam, <coughs> di dalam nilai-nilai Islam, banyak tuntunan, banyak bimbingan yang mendidik kita, mentarbiah kita untuk menumbuhkan sikap-sikap peduli terhadap sesama. Satu contoh misalnya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan kepada kita, memberikan kepedulian kepada anak-anak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke perkampungan Ansor. Ya, kana nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yazuru al-ansar ya, wa yusallimu ala sibyanihim ya. Ya. ya, Dalam sebuah riwayat hadis riwayat An-Nasa'i, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Di dalam hadis ini yang disahikan oleh As Syeikh Muhammad Nasiruddin Al Albani di dalam hadis ini mencerminkan tentang sikap kepedulian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak anak-anak kaum Ansor. Takala beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke perkampungan Ansor, apa yang beliau lakukan sebagai wujud kepedulian terhadap anak-anak? Yang beliau lakukan, Yaitu memberi salam. Memberi salam. Faidah dari memberi salam, Yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, Menunjukkan sikap tawabuk beliau. Sikap rendah hati beliau. Meskipun kepada anak-anak, Beliau mendahului untuk memberi salam. Umumnya orang yang muda, yang menghormati kepada orang yang tua. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan bagaimana sikap tawabu itu diterapkan. Ya. Walaupun kepada anak-anak, wujud kepedulian beliau <coughs> tidak semata-mata menebarkan salam, tetapi pula beliau tunjukkan dengan mengusap ya, ruas mereka. Kepala anak-anak tersebut Diusapnya Dibelainya Ini menunjukkan bentuk kepedulian Bentuk kasih sayang Kepada anak-anak Bentuk kepedulian beliau Salallahu alaihi wasallam pun ditunjukkan pula Dengan mendoakan Mendoakan mereka Mendoakan anak-anak Ini adalah bentuk-bentuk bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh sikap peduli kepada anak-anak. Seseorang yang tidak memiliki kepedulian kepada anak-anak mungkin ya akan bersikap biasa saja kalau ada anak-anak acuh-acuh saja, tidak ada kepekaan, tidak ada sensitivitas, tidak ada kepedulian. Anak-anak lewat, anak-anak di depan, tidak ada perhatian, tidak mengindahkan, tidak menghiraukan, biasa saja. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru memberikan bentuk-bentuk perhatian dan tidak semata-mata memperhatikan, tetapi mewujudkannya dalam refleksi sikap yang sangat positif memberi salam, mengusap, membelai, dan mendoakan. Ini sikap-sikap ini akan terwujud manakala kepedulian itu tumbuh pada jiwa seseorang. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam peduli kepada anak-anak. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan anak-anak kemudian dilihatnya ada seseorang yang kemudian nampak ya, bermain dengan seekor burung yang sudah mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencandainya dengan kalimat ya Abu Umar, ma fa'ala annughair. Ini bentuk kepedulian Bentuk kepedulian ya. Walaupun sudah tahu Burung itu mati Tapi Nabi SAW ya. Menyapa Dengan candaan Apa yang diperbuat Apa yang diperbuat Dengan burung itu ya. Padahal jelas burungnya ya, Dalam keadaan Sudah ya, tidak bergerak Ya ini bentuk-bentuk kepedulian. Kita walaupun hanya sekelabat kalimat, hanya sepintas pandangan kita, hanya mungkin satu dua kata ucapan kita. Yang terlontar Kepada seorang anak Tapi itu bentuk perhatian Tapi itu bentuk Kepedulian kita Ketemu santri kita Assalamualaikum Waalaikumsalam Ditanya Pagi hari ini Sudah sarapan belum nak? Nanyanya sepele Cuma nanya Sudah sarapan belum? Dan pertanyaan ini tidak terlalu tidak terlalu wah. Hanya biasa saja. Setiap hari orang sarapan, setiap hari orang. Tapi bentuk kepedulian itu akan terasa. Minum apa tadi pagi? Susu? Teh? Kopi? Minum teh. Manis? Pahit? Kan begitu. Itu bentuk kepedulian. Tidak perlu nanya, kau sudah berapa ini hafalannya? Tidak, nah, cukup cuma nanya sarapannya, nanya minumannya. Ya. Nah. Jadi banyak cara untuk kita mengaktualisasikan kepedulian kita, walaupun hanya sekedar, ya. walaupun hanya sekedar saja. Nah, ini, ya. Hal-hal yang terkadang kita luput ya, untuk melakukannya. Ya. Ya. Jadi, ya, perhatian atau kepedulian itu sesuatu yang mahal pada masa sekarang ini. Sentuhan-sentuhan yang kelihatannya remeh. Sentuhan-sentuhan dengan kata-kata. Dengan kalimat-kalimat, dengan teguran, ya, itu kelihatannya remeh, akan tetapi memberi dampak kejiwaan yang sangat besar. Ya, terutama kepada anak. Ya, kepada anak. Dan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu peduli. Beliau tunjukkan sikap beliau kepada cucunya, kepada salah satu cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menciumnya. Ketika apa yang diperbuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dilihat oleh seorang sahabat. Yang bernama Akra bin Habis radhiallahu anhu kata Sahabat yang mulia ini saya memiliki sepuluh orang anak tetapi tidak satu pun dari kesepuluh anak saya itu pernah saya cium maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kepada Sahabat yang mulia ini yang telah berucap seperti tadi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Menunjukkan bahwasannya apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh kepedulian beliau. Bukan semata-mata karena itu adalah cucunya, tetapi beliau menunjukkan juga kepada anak-anak yang lainnya. Ini salah satu bentuk wujud bagaimana contoh kepedulian kepada sesama. Sesama di sini adalah dalam bentuk sosok seorang anak, sekelompok anak, sehingga manakala kita ya, memiliki sikap-sikap kepedulian itu akan sangat bermanfaat manakala kita berinteraksi dengan sesama kita. Kemudian bentuk kepedulian yang lain. Nabi misalnya Nabi saw dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abi Qatadah radhiyallahu anhu hadis riwayat Bukhari Rasulullah saw hendak menunaikan solat bahkan disebutkan bahwasannya beliau hendak menunaikan solat saya ingin menunaikan sholat yang lama. Panjang bacaannya. Bacaan di dalam sholat tersebut panjang. Namun, tatkala beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, Mendengar, Ada seorang anak, Yang kemudian, Menangis. Niat beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, Yang akan menunaikan sholat itu dengan lama. Dengan bacaan yang panjang, kemudian diurungkan. Salat adalah ibadah yang mulia. Salat adalah merupakan sesuatu yang digemari, disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah yang agung. Tetapi pelaksanaan ibadah yang agung tersebut ibadah yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut kemudian dengan sebab ada seorang anak yang menangis ibadah itu yang tadinya ingin berlama-lama kemudian diurungkan niatnya dan diringkas kenapa demikian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam قَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى hanya dengan sebab itu. Ya. Saya tidak suka. Tidak suka. Ya. Kalau sholat yang lama tersebut menjadi sebab. Menjadi sebab apa? Ya. Masyakoh. Menjadi sebab seorang ibu menjadi susah. Ya. Padahal sholat adalah ibadah yang luar biasa agung. Tetapi Nabi saw peduli, peduli terhadap apa yang beliau dengar, apa yang beliau rasakan. Ya. Sensitivitas itu muncul, kepedulian itu muncul. sehingga beliau mengurungkan niatnya, karena mendengar, hanya karena mendengar seorang anak yang menangis. Ini bentuk kepedulian Rasulullah Sallallahu Ansaalam. Ini bentuk rahmat beliau, kasih sayang beliau. Seorang umahat saja, satu orang ibu saja, ya. Ya. Ya. itu jangan sampai tersakiti. Ya. Ya. Beliau tidak suka kalau satu orang ibu saja kemudian menjadi susah dengan sebab perbuatan beliau. Ya. Luar biasa. Akhlaknya. Akhlak beliau s.a.w. sangat luar biasa. Seorang ibu saja tidak ingin menjadikan. Ya, dengan sebab perbuatan beliau. Perbuatannya itu apa? Ya. Perbuatannya sholat. Bayangkan. Sholat. Perbuatannya agung. Ya. Itu dengan sebab perbuatan yang sedemikian agung saja. Beliau tidak ingin menjadikan. Seorang ibu itu kemudian kesusahan. Galau. Ya. Gundah gulana Gelisah ya. Karena anaknya menangis ya. Beda dengan orang zaman sekarang Kata-kata yang meluncur sedemikian Tajam sedemikian Mengiris hati ya. Itu tidak teranggap Kata-kata yang sedemikian menyakitkan hati pun Ya, tidak akan terasa kalau itu menyakiti Kata-kata, ya. perbuatan Sikap fisik ya. Ya. Ini Nabi SAW ya. Salat Bayangkan Dengan sebab solat ya. Dengan sebab perbuatan ibadah Beliau SAW Tidak menginginkan dengan sebab ibadahnya beliau itu Orang jadi Susah ya. Orang jadi susah ya. nah. Disinilah kita mendapatkan Faidah bagaimana Amalan-amalan ya. baik kita Jangan sampai kemudian ya. Mengganggu tetangga Amalan-amalan baik kita Jangan sampai kemudian merasa ada yang susah. Ini bentuk kepedulian. Seorang ibu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedemikian mendapat perhatian. Dan ini adalah merupakan sikap peduli yang sangat luhur, sangat agung. Ya. Kemudian contoh lainnya, misalnya beliau salallahu alaihi wasallam adalah orang yang sedemikian peduli dalam tugas-tugas domestik, tugas-tugas kerumah tanggaan. Ketika ada seorang yang bertanya kepada istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, "Makana Nabi salallahu alaihi wasallam yasnahu fi baiti?" Apa yang diperbuat oleh Nabi s.a.w. ketika beliau berada di dalam rumahnya. Ya. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha Kana yakunu fi mihnati ahli. Ya. Ya. Beliau s.a.w. membantu. Ya. Tugas membantu pekerjaan-pekerjaan keluarganya. Fa'idah ya. habaratis salat, kharajailas salat. Apabila tiba waktu solat, maka beliau pun keluar untuk menunaikan solat. Ya. Hadis riwayat Bukhari, hadis dari Al Aswad radhiyallahu anhu. Berimana Nabi saw peduli membantu istrinya. Dalam riwayat-riwayat yang lain beliau mencuci pakaiannya. Sehingga keluar dari rumah, menuju ke masjid untuk sholat. Masih tampak pakaiannya itu dalam keadaan basah. Bekas cuciannya itu. Masih terlihat. Menunjukkan bahwasanya beliau peduli. Dengan tugas-tugas domestik di dalam rumahnya. Dan ini adalah sikap tawabuk beliau. Sikap rendah hati beliau yang tidak lantas kemudian dengan perbuatannya itu menjadi turun derajat ya. sebagai suami. Tidak. Ya. Tidak lantas kemudian dengan perbuatannya amalannya tersebut kemudian menjadi ya, rendah ya. kadar sebagai suaminya. Tidak. Inilah sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kepedulian, membantu istri beliau di dalam tugas-tugas yang sifatnya kerumah tanggaan. Dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan beliau menjahit, beliau kemudian membersihkan, beliau kemudian banyak. Pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya. Sehingga di dalam rumah. Ya, beliau. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya, memberikan keteladanan. Ya, memberikan contoh. Bagaimana. Beliau. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya, menunjukkan sikap-sikap yang. Mulia Kemudian Di dalam rumah pun beliau Menunjukkan kepedulian Menunjukkan kasih sayang Menunjukkan sikap rahmat Tidak ada di dalam rumah beliau Kasus-kasus pemukulan Kasus-kasus kekerasan Baik kekerasan yang sifatnya verbal Lisanan atau kekerasan yang sifatnya fisik tidak ada dan hal yang demikian diungkapkan oleh salah satu istri beliau salallahu alaihi wasallam umul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha ya. yang disebutkan di dalam hadis riwayat muslim ya. ma'borobah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ala wa shay'an qat biyadih Walau imraatan, walau khadiman, illa ayu jahidafisabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul dengan tangannya sedikitpun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memukul istrinya, tidak memukul pembantunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangannya untuk memukul ketika sedang berjihad di jalan Allah subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana kepedulian Nabi sallallahu alaihi wasallam sikap-sikap yang sedemikian besar perhatiannya kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya di dalam rumah tersebut sehingga dari sini menunjukkan bagaimana perhatian bagaimana mengindahkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang ada di sekitarnya Kemudian di dalam Islam pun kita diajarkan pula untuk peduli kepada lingkungan. Peduli kepada lingkungan di mana kita berada. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sit'un. So'batan. Iman itu terdiri dari tujuh puluhan atau enam puluhan cabang fa afdaluha qaulul la ilaha illallah cabang yang paling utama yaitu mengucapkan la ilaha illallah mengucapkan kalimat thayyibah wa adnaha kemudian cabang yang paling rendah imatatul adaa'ani thariq ya yaitu menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan wal haya'u su'batun minal iman dan malu itu adalah termasuk cabang dari keimanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini disebutkan wa adnaha imatatul adaanit toriq dan cabang keimanan yang paling rendah adalah ketika seseorang menyingkirkan sesuatu yang mengganggu jalanan. Orang yang peduli lihat paku di jalan itu disingkirkan. Orang yang peduli lingkungan, Lihat batu yang sekiranya ini membahayakan, Dia akan turun dari kendaraannya, Dia akan turun dari sepeda motornya, Dia akan menyingkirkan batu tersebut. Itu peduli. Ya. Itu peduli. Ya. Ya. Tidak lantas kemudian, Ah, kenwailah. Tidak sempat. Ya. Itu bukan wujud kepedulian. Ya. Bayangkan, batu saja kita peduli. Kalau itu menyangkut sesuatu yang akan mengganggu. Ya, mengganggu sekian banyak orang yang lewat. Ini wujud kepedulian. Kalau kepada yang sifatnya batu. Ya, yang sekiranya itu bisa, bahkan bisa mencelakakan, mencederai orang lain. Ya, tentu perkara-perkara yang lain yang lebih daripada ini ya, sekedar batu tentu kita akan lebih peduli lagi ya, ada kulit pisang di tengah jalan ya kita kan tidak tahu yang lewat ini siapa jangan kemudian beranggapan ah saya cuma istri anak ya sabodoting kan begitu Ya kalau itu menimpa ke kakek kita yang sedang jalan, kepleset, jatuh. Namanya jatuh kan kayak seperti orang sliding tackle itu kan. Kaki menjulur ke depan, tangan sikutnya menahan, ceduk. Bagi orang tua bisa patah tulang tangannya. Atau mungkin tulang... Di belakangnya Atau yang lainnya ya, Na'udzubillah ya. Hanya gara-gara kulit pisang ya. nah. Kepedulian kita tentunya Bukan semata-mata ya. Bukan semata-mata ya. Perlunya penyelamatan Perlunya mencegah Hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi lebih dari itu kepedulian kita adalah peduli untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, peduli untuk menghidupkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal apa? Dalam hal tatul ada anitoreq. Dalam hal menyingkirkan sesuatu yang akan mengganggu jalanan, ya. sehingga. Dengan sikap-sikap seorang muslim yang begitu peduli kepada lingkungannya. Ya, ini akan menjadikan ya, lingkungan itu pun ya, setidak-tidaknya bisalah bertambah baik. Biiznillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara bentuk. Ya, bagaimana sikap hidup seorang muslim. Ya. Dalam menepis gangguan di jalan Dan banyak menepis gangguan yang lainnya Gangguan kriminal Dengan cara apa? Ya, gangguan kriminal dengan cara ronda misalnya Itu termasuk bagian kepedulian Menepis tuduhan-tuduhan yang tidak benar Mungkin dia teroris, mungkin apa? Ikhwan baru datang di satu tempat, ya. maka dia jangan diam, segera lapor ke pak RT. Ya. Jangan sampai kemudian masyarakat ya. menduga-duga, berprasangka, tutup celah-celah prasangka itu. Dengan cara apa? Dengan cara proaktif kita. <tuh> Jangan sampai nanti masyarakat sudah ribut baru kita memadamkan apinya. Itu akan lebih sulit. Maka tutup celah-celah yang sekiranya bisa menimbulkan mabarak. Bagi diri kita, keluarga kita. Terlebih bagi dakwah. Terlebih bagi dakwah. Maka kalau kita hadir di satu tempat, tempat itu baru, ya kunjunglah ke rumah Pak RT. Pak RT, saya warga baru, saya mau ngontrak di rumah di sana. tapi ini surat-surat saya masih belum siap untuk uh, saya laporkan kepada Bapak RT. Mungkin dalam 2-3 hari ke depan akan saya siapkan. Begitulah. Minimal ada kata pembuka. Sehingga orang tidak kemudian menaruh kecurigaan. Sehingga orang kemudian tidak menaruh prasangka yang jelek. Ya. Apalagi tampilan kita berjenggot, panjang, lebat, berkopia. Ya. Musim penangkapan teroris. Nah. Nah. Istri bercadar. Ya. Dan seterusnya. Maka tepislah dugaan-dugaan yang tidak perlu itu, ya. tepislah prasangka-prasangka yang bisa menjadikan kondisi tidak kondusif, ya. sehingga masyarakat pun tidak terganggu dengan kehadiran kita. Ya. Masyarakat tetap nyaman, walaupun kita hadir di tengah-tengah mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bagaimana menepis dugaan-dugaan yang tidak baik, bagaimana memperlakukan ya, tetangganya, bagaimana ya, membangun sikap-sikap yang kondusif ya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu Ya. Wahai Abu Dar, mana kala engkau masak ya. perbanyak maroknya, perbaik perbanyak airnya, ya. sehingga memperbanyak kuah yang kuah itu lantas engkau bagikan kepada tetangga, ya. bagikan kepada tetangga. Rasulullah SAW tidak memerintahkan perbanyak dagingnya, tidak. Tapi yang diperintahkan oleh beliau salallahu alaihi wa sallam berbanyak airnya. Satu hal yang mudah. Satu hal yang mudah. Kalau soto banyak dagingnya bukan soto kan. Soto itu banyak airnya. Dagingnya cuma sapotong dua potong lah. Kan tidak berat memberi sesuatu. Tidak berat ya, membagi sesuatu, berbagi ya, dengan tetangga itu adalah contoh. Dan ini termasuk sunnah. Kalau kita melakukannya, kalau kita melakukannya termasuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak semata menebarkan salam, tidak. Membagi sesuatu yang mungkin menurut kita remeh hanya semangkuk soto. Kepada tetangga. Ya. ya meskipun tidak 40 tetangga kita bagi semua. Ya. Kalau ada ya walhamdulillah. Kalau tidak ada yang kanan, kiri. Ya. Hari ini yang kanan. Pekan depan yang kiri. Ya. Bulan depan yang di depan rumah kita. Ya. Tahun depan yang di belakang rumah kita. Kan tidak terlalu sulit. Tetapi. Ya. Dari sini menunjukkan bahwasannya. Memberi kepada tetangga itu Wujud perhatian ya. Bukan sekedar Semangkok dua mangkok Sayur itu saja bukan Tetapi kepedulian kita Perhatian kita kepada tetangga Ya, ya Kalau tetangga kita Istrinya sakit ya Dimintalah Istri kita menengoknya Itu ibu Fulana Tampaknya sakit saya dengar kabar sakit coba tolong tengok ya, ser kita yang datang ini kepedulian ya kepedulian ya, terhadap lingkungan di mana kita berada ya. dan banyak lagi ya, banyak lagi hal-hal yang ya, mendorong kita ya, dalam sebuah hadis hmm. ya. rasulullah saw bertanya Siapa yang hari ini berpuasa Kata Abu Bakar saya ya Rasulullah Kemudian Rasulullah S.A.W bertanya lagi Siapa yang pagi hari ini Sudah ya, uh, Menengok Atau Menengok orang yang sakit Kata Abu Bakar saya Kemudian ditanya lagi siapa yang pagi ini sudah ikut mengiringkan jenazah saya kemudian ditanya lagi siapa yang pagi ini sudah memberi makan ya, orang miskin kata Abu Bakar saya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang siapa yang mengumpulkan empat amalan ini orang siapa yang mengumpulkan empat amalan ini Maka balasan bagi dia adalah jannah Balasan bagi dia jannah Hadis ini memberikan motivasi kepada kita bagaimana peduli Bagaimana peduli kepada orang yang sakit Peduli kepada orang yang ditimpa musibah Dengan meninggalnya seseorang yang dicintainya Peduli kepada orang miskin dengan memberi makan Sedemikian besar kepedulian yang diajarkan di dalam Islam. Sehingga empat amalan ini manakala terkumpul pada seseorang. Maka balasan bagi dia adalah jannah. Dan banyak lagi seperti misalnya peduli terhadap orang-orang yang tengah kesulitan. Ya. Dalam hadis-hadis yang banyak sekali, ya, bagaimana Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam mendorong kita, memotivasi kita untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sedang kesusahan. Dalam sebuah hadis disebutkan man faraj an muslimin, kurbatan faraj Allah anhu biha kurbatan. Min kurabi yaumil qiyamah Barang siapa yang ya, <coughs> Membantu ya, Memberikan kelapangan ya, Sehingga menjadikan seorang muslim itu lapang Tidak kesusahan Tidak kesulitan ya, Melepaskan kesulitan seorang muslim Maka Allah akan melepaskan ya, Kesulitan dari kesulitan-kesulitan Di hari kiamat pada dirinya Sedemikian besar, sedemikian agung Menolong Orang-orang ya, yang tengah mengalami Kesulitan Dan ini adalah bentuk kepedulian Ini adalah bentuk kepedulian ya, Kalau kita tidak bisa memberikan Dalam bentuk yang sifatnya finansial ya, Dalam bentuk finansial, bentuk materi ya, Minimalnya kita doa ya. Doa Untuk agar orang tersebut terlepas dari kesulitan-kesulitan yang mengungkunginya. Ya. Kita berdoa kepada saudara kita yang tengah mengalami kesulitan ya. dengan tanpa tahu orang yang kita doakan, ya, orang yang kita doakan itu dia tidak tahu kalau kita kita doakan itu adalah perbuatan yang terpuji. Ya. Para malaikat pun para malaikat pun akan mendoakan kita. Bagimu yang semisal Bagimu yang semisal Ini adalah hal-hal yang Perlu mendapatkan Perhatian kita Terkait dengan masalah Kepedulian ini Dan banyak sekali salafun salafunasaleh Memberikan contoh-contoh Ibn Kathir rahimahullah Di dalam tafsirnya Beliau Memberikan beberapa kisah terkait dengan ayat surat Al-Hashar ayat ke 9 Oyukfiruna ala an fusim walukanabhim khasasa. Mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan, sekalipun mereka memerlukan memerlukan apa yang mereka berikan tersebut. Ini contoh. Jadi bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan orang lain, sementara dirinya sendiri membutuhkan. Sementara dirinya sendiri membutuhkan. Di dalam tafsir Ibnu Kathir, uh, Ibn Kathir ini, ketika menjelaskan ayat ini, beliau menukilkan contoh tentang apa yang terjadi di peperangan Yarmouk. Ketika ikrimah terluka, kemudian ada satu orang lagi terluka, kemudian satu orang lagi terluka, tiga orang terluka. Ketiga-tiganya memerlukan air minum. Kemudian ada orang yang membawa air minum diberikan kepada yang pertama. Ketika yang pertama hendak meminum, yang kedua mengerang kesakitan. Kemudian belum air itu diminum, tolong berikan kepada yang mengerang kesakitan itu. Diberikan kepada orang yang kedua. Ketika orang yang kedua ini hendak meminum, dia mendengar rangan yang lainnya Kesakitan, ingin minum juga. Mendengar itu, yang kedua ini, berikan kepada yang membutuhkan air itu. Ketika berjalan kepada yang ketiga ini, yang ketiga sudah meninggal dunia. Maka air itu dibawa ke yang pertama. Yang pertama sudah meninggal dunia. Kemudian dibawa ke yang kedua. Yang kedua pun meninggal dunia. Ketiga-tiganya meninggal dunia. Air itu dalam keadaan masih utuh. Padahal yang pertama butuh minum. Yang kedua butuh minum. Yang ketiga butuh minum. Tapi satu dengan lainnya saling mendahulukan. Luar biasa. Ini contoh kepedulian yang luar biasa. Sangat tinggi sekali. Ini contoh yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Kathir. Demikian juga beliau menerima. Al-Imam Ibn Kathir Rahimahullah menukilkan hadis yang disitu disebutkan. Ada seorang sahabat, Nabi SAW kedatangan seorang tamu. Kemudian ditanyakan kepada istrinya, adakah hari ini makanan? Kita kedatangan tamu. Kata istrinya yang ada cuma air putih. Kemudian Nabi SAW membawa tamu ini kepada para sahabat. Siapakah diantara kalian yang akan menjamu tamuku ini? Salah seorang sahabat, acungkan tangan. Saya ya Rasulullah. Maka kemudian ya, sahabat ini pulang ke rumahnya, memberitahu istrinya, adakah makanan hari ini, malam ini? Ya, ada. Ya, sepotong roti dan ini pun jatah anak kita, makan malam jatah makan malam anak kita. Ah, sudah, tidurkan saja anak kita. Sepotong roti ini suguhkan nanti kepada tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan berkunjung ke rumah kita. Jangan lupa matikan lampu, karena rotinya cuma satu. Ya, supaya apa? Supaya tamunya makan roti ini dia tidak melihat kalau tuan rumahnya tidak, tidak ikut bersama dia makan. Ya. Bayangkan. Ya, kalau kita melihat gambaran Roti cuma satu potong ya. Itu kan menunjukkan ya. Para sahabat ini hidup dalam keadaan ya. Bukan sebagai orang kaya ya. Tetapi Dia kaya jiwa Kaya hati ya. Sehingga Berani sehingga mau merelakan, mengikhlaskan apa yang sebenarnya itu adalah kebutuhan bagi keluarganya, tetapi ia dahulukan orang lain. Wayu firuna ala an fusim walauka nabihim khasasa. Mereka lebih mengutamakan orang lain, meskipun mereka sendiri membutuhkan, meskipun mereka sendiri Membutuhkan Ini contoh-contoh bagaimana Kepedulian itu harus kita tumbuhkan Ya banyak tantangannya Tantangannya sikap malas kita Tantangannya sikap bakhil kita Tantangannya ya, Sedikitnya atau sedikit gregetnya kita Ya, terhadap situasi, kondisi yang ada di sekitar kita. Ya, sikap acuh, tak acuh. Ya. Nah, mungkin melalui contoh-contoh tadi, kita bisa mengambil pelajaran ibroh. Ya, sehingga kita belajar untuk menumbuhkan. Kalau yang sudah tumbuh, pelihara. Pupuk terus. Ya, dan menjadikan dan Kemudian bisa menjadikan amalan-amalan keseharian kita. Bentuk-bentuk ya, kepedulian. Ya. Seseorang melewati ya, tetangganya kaum muslimin. Ya, Assalamualaikum bagaimana kabarnya Pak? Baik, ya baik. Ya, Saya diri dulu. Ya, ada mau berangkat. Ya ada keperluan. Oh iya, silakan. Itu bentuk-bentuk kepedulian. Ya. Kepedulian yang tanpa harus mengeluarkan ya. sepeser pun uang mungkin ya. Tetapi kita sudah menunjukkan kepedulian kepada orang lain, kepada lingkungan kita. Wallahu alam bisawab mungkin sampai di sini mudah-mudahan kita bisa terus mempelajari dinul Islam ini kemudian kita berupaya untuk bisa mengamalkannya dan terlebih dari itu semua kepedulian kita kepada dakwah ini kepedulian kita kepada dakwah ini menjaga dakwah ini sehingga tidak dihinakan oleh orang-orang yang rendah akhlaknya, sehingga dakwah ini tidak dilecehkan oleh orang-orang yang tidak memiliki akhlak, sehingga dakwah ini benar-benar terjaga muruahnya, sehingga dakwah ini benar-benar memberikan kebaikan-kebaikan, tidak hanya semata kepada salafiyin. Tetapi juga kepada masyarakat luas. Dan alhamdulillah kalau dakwah as-salafiyah bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Ya. Di tengah sedemikian banyaknya ujian, cobaan. Ya. Dari mulai ya, kaum teroris, dari mulai kaum liberal, dari mulai kaum ya, syiah dan lain sebagainya. Ya. alhamdulillah kita masih bisa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa untuk terus berdakwah, terus menunaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita semua. Wallahu aalam bisawab. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma <-tuh> wa bihamdik, alla ilaha illa anta Astagfiruka wa atubu ilaik wassalallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin